どうしたの m a a k a n malu kita. Nah, sekian, terima kasih. Oke.、Okay. Selamat pagi, Bu Lina.、Uh, pagi,、Silahkan、saya mau e m b e l i komentar. Saya rakyat biasa. Sedangkan saya punya ruko, Dio y Sudarso, jalan besar.、Uh, mau dikenal jalan tol, udah lama. Cuma dibayar itu ruko, harganya pasaran 6 juta. 6 m. Cuma d i h i t u n g cuma dibayar 1,2 m lebih. Gimana kita rakyat? パワーマパーコン。いとわビリアムキアンサトウアハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Bisa bikin infrastruktur atau sarana umum itu sama atau lebih baik Dengan anggaran yang lebih hemat 25% Berarti korupsi yang selama ini menjadi rahasia umum Itu benar-benar terjadi gitu Walaupun ya kita juga melihat di kenyataan di lapangan Memang kita punya infrastruktur paling jelek ya Paling jelek sekali gitu、uh, Tapi saya juga tidak mau m a n j a t パクリアパクリアスクローブのパムキアニア、レベリアアホックティカンジュガラ、エト、シュバイジャンアンベトエリア、サンバキンダスワットメマンアホジャボクティカン、テナンアンガランヤン、レビエマックグルマプセン、タピー、コンディシニア、サマアトルビバイク、マラン、イトマキン、ヤンダリニア Ya, Pak r o n i selamat pagi Halo s i l a k a n Pak Ya, itu memang benar sekali Dikatakan oleh Pak Ahok itu Sebenarnya lebih nah, 40% pun p bisa dikurangin Karena seluruh itu Anggaran-anggaran untuk d i n a s p U itu, Bu Itu KW1 plus plus plus, Bu Jadi semua itu Dapat dilaksanakan Kita dukung Ahok itu Dia pun bisa melaksanakan lebih hemat Itu saya yakin, Bu Terima kasih Pak Dibio イトキ aya、シドマニア、バレーペンダー、マニキアペンダー、マトアンガランモチトランカン、マニキアンガランミンタ、ロズバト、パラサナン、ヒラパン、ピンプロミンタ、パラサナラパンタ、ロズバギ、コンタクト、ミンタイ、フウリ、オレ、パラワー、パラン、ヤバ、ケナマ、マギンマ、ギンガロパー、キリプニアメト、キシト、タタタンチモチアランギプトン。 トミックス、アトバケアティミックス、ワーランチョン、ガチャマチャン、ガチャプランスファラン。 Ah, mungkin metodologi itu akan lebih cepat dan lebih singkat Karena yang melaksanakan itu bukan orang-orang kontraktor konsultan Tapi merupakan suatu perusahaan apa, banyak beton a a n y k b gitu Jadi mereka itu langsung melaksanakannya canggih gitu loh Mungkin itu yang salah di metodologi Jadi dalam pelaksanaan awal sampai pelaksanaan-pelaksanaan dan a k h i r Jadi mungkin itu baik lagi Bapak m a n g e s t u selamat siang Selamat siang Mbak Ya s i l a k a n komentarnya Pak Iya, Pak Basuki Cahaya Purnama itu mantan praktisi dan beliau tahu persis bagaimana menghitung anggaran dan juga implementasinya Jadi kita tidak meragukan kredibilitas beliau dan itu patut didukung karena memang selama ini kebocoran-kebocoran anggaran itu sudah jelas-jelas ada Namun menjadi rahasia umum karena banyak yang dibagi-bagi berbagai kalangan パ・ヘンリー・ザ、ah ok si ah ok ・マシアン バイクのマガセパンリーパーヘローズ、ママシアンバーヘローズ、ママシアンバーヘローズ、ママシアンバー a ローズ、ママシアンバーヘローズ、ママ a アンバーヘローズ、マシアンヘンバーヘーヘローズ、マシアバーヘローズ、マローズ、マシアンバーンバーヘロバーヘローズ、マシアンバーヘローズ、マシアンバーヘローズ、マシアンバーヘローズ、マシアンバーヘローヘローズ、マシアンバーヘローヘロ 私はあなたの話を聞いてください。私はあなたの話を聞いてください。私はあなたの話を聞いてください。私はあなたの話を聞いてください。私はあなたの話を聞いてください。 Uh, APBD untuk PU 25 persen Lalu saya bilang 25 persen itu terlalu rendah Ini Pak Ahok masih mempunyai hati ini h a r u s n y a ngusir sekitar 40 persen Kalau hitung-hitungan saya ini、uh, Jadi berhati-hati dah Dengan Pak Ahok Saya sih berdoa terus Tuhan dan rakyat bersama Anda Terima kasih Baik, terima kasih p a g i l b e r t a l e k s e l Asia m a t n g Ya, selamat siang Silahkan komentarnya Pak uh, uh, Ya, kalau マジトロスラーのパン g たいなのを持っ a いて、マジトロスラーのパンみたいなのを持ってい n マジ a ロス g ーのパンみたいなのを持っていて、t u トロスラーのパンみたいなのを持っていて、マジトロスラーのパンみたいなのを持っ a いて、マジトロスラーのパンみたい a のを持っていて、マジトロスラーのパンみ u いなのを持っていて、マジト a スラーのパンみたいなのを持 y a いて、マジトロスラ u のパンみたいなのを持っていて、マジトロスラーのパンみたいなのを持っていて、マジ maju terus lah pak Jokowi dan pak Ahok Itu masyarakat, a d a di belakang mereka kok gitu loh. Masyarakat sudah bosan, d e n g a n tipu-tipu ya nggak k a r u k a r u a n itu gitu. Iya, baik Pak Alex, terima kasih atas komentarnya. Ibu Yeni, selamat siang. Yang、uh, uh, saya mau komen untuk Pak Ahok ya Bu. Iya, tolong hati-hati aja gitu kan. Pasti kan banyak yang sakit hati nih dengan kinerjanya dia tuh.、Uh, karena kan omongannya terlalu、uh, keras juga dan berani gitu kan. Saya rakyat Indonesia sih mendukung, pasti mendukung gitu kan. Itu 25 persen sih kurang, Bu. m u s i n y a 50 persen, Bu.、Ya. Iya. Selamat siang, Pak Sutrisno. Selamat siang, Bu. s i l a k a n Pak. Ya bagus lah, kalau memang Pak Hongnya berani begitu lah. Ya kan, l e b a i n para d i k o r u p s i i n Begitu aja, Bu. Cukup, p a Baik, baik. Terima kasih, Pak Sutrisno. Pak Agus, selamat siang. selamat siang, wah saya support sekali bahkan 40% kalau bisa terima kasih baik, terima kasih Pak Agus Pak Boy, selamat siang Ya Bu. s i l a k a n、nah, kalau komentar saya, wah ini baru pemimpin ini Bu karena pro-rakyat ya karena sebenarnya biaya-biaya itu kan dulunya dia itu sudah mark up semua gitu nah jadi saya rasa saya dukung lah pemimpin, kayak Pak Awgin ini menjadi サヤシ、ピンシニア、ミルクン、ギガヤ、ジャガン・カンドゥアポロ、モキン、パクワトリマポロ、ジュガン・アパパイド、アナキタウダ、タウヤ、デパスメント、サラン、インラ、サラン、マーリン、サラン、ロバニア、フォンボロさん、サヤシ、モキン、 パーフェンパーレックスナマシャン Itu kan disitu ada tuh bikin, Katanya bikin pos polisi Sepetak ke u miliar Pos polisinya mungkin gentengnya dari emas k <laughs>、e, e, a l i y a Iya kan Atau Batu-batanya dari Apa namanya Dari、e, Perak atau dari perunggu k a l i y a jadi harganya satu M Iya <laughs> <laughs> kan、hmm, Gak masuk akal itu Bagus、proses. Terus kan itu Pak, Pak Ahok Dan Pak j o k o w i Iya Bagus kok itu langkah-langkahnya Oh, Terima kasih Pak Alex, Pakdi. Ya selamat siang. Selamat siang Pakdi. a Dan Pak Alex setuju ya. Saya lihat videonya di YouTube ya, yang diupload humasnya DKI sekarang udah bagus ya. Itu kok pegawai-pegawai、eh, PU yang kayak gitu kualitasnya bisa masuk ya? Kelihatan di rapat itu nggak bisa ngomong, nggak bisa b i l a nggak bisa apa-apa ya. Udah yang melakukan p e m b o r s a n itu dikat ajar pak, Pak Ahok. dibersihkan aja, ganti yang muda-muda yang kayak gitu-gitu, jangan diteruskan lah, gak maju bangsa ini m o n o r e l apapun gak punya kita kalau kayak gitu ya terus uangnya juga ini,、e, yang nanti ditabung, itu kemarin lihat berita di panggilan banjir, cuma punya satu perahu karet, itu pun bocor itu tolong dibantu, pak Al terima kasih baik, terima kasih Pak Adi, p e n a n f o n terakhir ya Pak Martin, selamat siang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 バイクのマカシパー・マーティン。